Oke, okay. ojo nganti lali dulku kanca-kancaku okay. subscribe terus ning channel Demi Yoker okay. Official okay. ya. Okay. Okay. Nek ngono lucu, sing lucu